Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Rabbi syrah li sadri Wayassir li amri Wahlul unqdata min lisani Ifqahu qawli wa ba'an Qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhal ladhina amanu Taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna Illa wa antum muslimun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 Yuslih lakum a'amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum Wa man yuta'in laha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Allahumma rahamna bilquran Waqala nabi sallallahu alaihi wasallam innamal ala'amalu bin niyat Wa innama likulli mri'in manawa Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih Fahijratuhu ila Allahi wa rasulih Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha Awimaraatin yang kihuha Fahijratuhu ila mahajar ilaihi wa ba'du bapak dan ibu, ibu sekalian hamba Allah yang semoga senantiasa dijaga dan dilindungi Oleh Allah SWT Dari segala keburukan yang kita tahu dan yang kita tidak tahu Pujian dan salawat kita untuk Allah SWT pujian dan syukur kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak terhingga Salawat dan salam kita semua untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan pesan yang disampaikan kepada saya, insyaallah sebelum kita masuk kepada tema kajian kita, kita buka ruang diskusi untuk uh, kita, tetapi saya lebih setuju kalau seandainya kita banyak memfokuskan tentang masalah Tauhid, masalah aqidah, masalah yang sebenarnya sangat awam umat pada hari ini mengetahuinya. Silakan kalau ada yang mau diskusi, maka sampai pada waktu yang disiapkan untuk kita, InsyaAllah kita baru mulai kajian tentang panggilan menuju surga. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan pak. Ya. Baik, Barakallah, Bismillahirrahmanirrahim Sebenarnya Pasukan yang disiapkan oleh Allah Untuk mendampingi Al-Fatih adalah Para lelaki terbaik di muka bumi masa itu Dan ada hadisnya Nabi mengatakan Khairul Amiri Amiruha Khairul Juyushi jayshuha. Sebaik-baik Pemimpin pada masa itu Adalah pemimpin yang memimpin di situ Yang dia akan menaklukkan Konstantin Kata Rasulullah dan ternyata adalah Al-Fatih. Sebaik-baik bala tentara adalah bala tentaranya dia. Dan ternyata bala tentara ini yang dibawanya pergi bertempur adalah yang tidak pernah seumur hidup telat melaksanakan solat berjamaah lima waktu di masjid. Masya Allah. Sementara beliau sendiri sejak seumur hidupnya dia kenal dengan Islam, dia tidak pernah meninggalkan tahajud satu malam pun. Inilah Al-Fatih. Sementara dia dididik, oleh Syamsuddin, seorang ulama yang tidak diragui lagi kekuatan dan kedalaman ilmunya. Dia didampingi oleh orang-orang yang sangat kuat sekali berprinsip dengan agama. Kemudian anjuran beliau agar Allah Subhanahu SWT memberikan futuh, penaklukan. Dengan menganjurkan, membakar semangat bala tentaranya agar beribadah maksimal di malam hari itu. Sebenarnya sesuatu hal yang sangat lumrah, sesuatu hal yang sangat baik. Adapun apa yang ditetapkan oleh Amir bukan termasuk masalah bid'ah, ah. ya karena perintah Amir, perintah Amir adalah perintah daripada Rasulullah SAW. Seperti kata Rasulullah SAW, alaikum uh, bi Amir, kamu wajib mentaati Amirku. Siapa yang mentaati Amirku, dia taat pada Aku. Ya, Amir Rasul adalah siapapun yang memimpin umat Islam dalam urusan agama Allah SWT dalam urusan dunia dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ini adalah sultan ya sang penguasa di mana kewajiban mentaatinya selama bukan maksiat pada Allah Subhanahu wa yang disuruhnya bukanlah maksiat kepada Allah Subhanahu yani, wa taala rangkaian ibadah yang beliau berharap dengan ibadah tersebut Allah menurunkan bantuan Allah menurunkan pertolongan dan memberikan futuh yang dirindukan tidak ada masalah sebenarnya ya yang patut diselisihhi adalah apabila itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan ada yang lain. Ya. Yeah. Assalamualaikum. maksud saya kurang jingga dan kausan juga diampuni dan katanya masih sodal hanya di sisi lain dari masalah skuran itu sendiri kita diburakan sekali untuk maksud saya di, di titik kerana sekali untuk mengikuti satu sisi terlihat kita memudah masalah sodal di sisi lain begitu berat harus kita lakukan untuk bisa bersuda sebenarnya optimalisasinya di terima kasih Sebenarnya masuk surga itu bukan mudah Tapi yang diperlukan masuk surga itu adalah istiqamah Coba lihat Kisah tentang Nabi mengatakan kalian ingin gak Melihat calon penghuni surga Sahabat-sahabat terangsang Mau ya Rasul sebentar lagi orangnya datang Lihat aja Ikan gitu. Ternyata orang biasa Di kalangan para sahabat gak terkenal Besoknya Nabi menyebutkan lagi Dan yang datang orang itu juga Sampai tiga hari berturut-turut, akhirnya Anas bin Malik semoga Allah ridho kepadaNya, minta izin kepada orang yang bersangkutan agar dibenarkan dia nginap, mumpung dia masih remaja, diizinkan. Memang gak ada yang istimewa, sampai Anas kecewa. Apa sih istimewanya orang ini? Bahkan lebih istimewa sama sahabat, sahabat terdekat Nabi yang lain. Akhirnya Anas minta izin, karena dan dia belak belakan, saya minta izin itu karena gini, minta izin nginap di rumah bapak karena alasannya begini. Tapi kayaknya bapak orang biasa, kata Anas. Ya memang saya seperti yang kau lihat, gak ada apa-apanya, kata Anas. Kata bapak itu sama Anas bin Malik. Kemudian Anas pergi setelah minta izin, Assalamualaikum dia pergi, pamitan. Belum beberapa langkah Anas di-stop oleh bapak itu. Sebentar nak, saya gak tahu kalau seandainya yang selama ini saya jaga, itulah mungkin yang akan menjadikan saya diantara yang di dikatakan Rasulullah. Selama ini saya tidak pernah iri Dengan nikmat yang Allah berikan pada saudara saya yang lain Dan saya ikut bersyukur Itu aja andalannya. Saya tidak pernah iri Gak pernah dengki Dengan nikmat apapun yang Allah berikan pada orang lain Bahkan saya ikut bersyukur Dia istiqomah dengan amalan itu Sementara amalan wajibnya Amalan rawatibnya, sunatnya Sama dengan, dengan yang lain Tapi ternyata istiqomahnya adalah Gak mau iri, gak mau dengki Inilah bu, ya. enggak mau ini, enggak mau dengki. Dia istiqomah dengan itu. Coba lihat Bilal. Apa istiqomahnya Bilal? Senantiasa menjaga wudhu dan uh, solat sunat dua rakat setelah itu. Istiqomahnya Bilal di bidang itu. Sementara amalan Bilal dengan sahabat yang lain sama. Kelebihannya adalah di bidang wudhunya. Eh, selepas wudhu, setelah dia uh, batal wudhu, dia sambung wudhunya. Kemudian dia solat sunat. Dia rutinkan itu. Dengan itulah dia dikatakan oleh Rasulullah. Saya mendengar bunyi terempahnya bilal di dalam surga. Padahal bilalnya masih ada. Ya, semoga dapat dipahami ya, Bapak ya. Nah, sementara yang ini adalah sholat tahajud, ya. Kemudian sholat berjam lima waktu. Orang-orang istimewa yang memohon pertolongan dari Allah. Lain lagi urusannya, memohon pertolongan di dunia. Karena kata Umar bin Al-Khattab Inna ma tunsaruna Bitaqwa kumbillah Sesungguhnya kamu itu akan Ditolong oleh Allah dengan ketakwaan kamu Bukan dengan jumlah Bala tentara yang banyak Bukan dengan persenjataan yang lengkap Tetapi dengan ketakwaan kamu Maka semakin orang ini bertakwa Wa ma yataqillah Yaja'in lahu makhraja Wa yarzukuhu min haythu la yahtasib Siapa yang meningkatkan ketakuan kepada Allah Maka Allah akan berikan dia jalan keluar dari setiap masalah Nah Al-Fatih tahu betul ini dengan hakikat ayat Bagaimana cara menaklukkan Konstantinopel ini Yang tidak pernah mungkin bisa dikhayal Mengkhayal aja enggak mungkin bisa menaklukkan Tapi Maka instruksi Al-Fatih adalah tingkatkan ketakuan Dalam artian apa? Amalkan amalan-amalan yang membuat Allah rida ada yang berdoa, ada yang apa tahajud, nggak tidur tidur, ya. ya tidurnya hanya sebentar kemudian tahajud. Ada yang baca Quran, pokoknya seluruhnya meningkatkan amalan yang maksimal di malam hari itu. Besoknya mereka memang ditolong oleh Allah Subhanahu Wataala. Nah, seperti itu pak ya. ya? Ya. Hmm. Dia beramal dia enam Dia beramal dua. Ada juga melaksanakan apa di hadis itu, selusul ayat-ayat terakhir. Ganjaran ketika kita melaksanakan salat terakhir itu di awal-awal malam, di tengah malam, sama di air malam yang dikatakan itu sama tidak? Beda. Bedanya segi apa? Sepertiga malam terakhir khusus dalam hadis yang sahih Allah. Turun ke langit dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh hamba-hambanya. Mana yang mau minta ampun dari dosa-dosanya. Cepat saya ampuni semua. Mana yang harapkan rahmatku. Cepat saya bagi sekarang. ya Ini istimewanya sepertiga malam terakhir. Gitu. jadi Dan sepertiga malam terakhir itu lebih berat pak. Lebih berat. Kalau kita awal. Kalau kita awal. Yang bawahnya belum tidur. Kita udah tahajud duluan. Kemudian kita tidur. Dapat nilai pahala tahajud Pertengahan juga seperti itu Tetapi sepertiga malam terakhir Ini betul-betul hanya orang-orang pilihan yang sanggup Mengambil sepertiga malam terakhir Dapat Itu dapat Sekalipun yang hanya kita dapat hanya satu Rakaat witir ya. Baik ada pertanyaan atau sudah bisa kita mulai pengajian kita? Ya. Ini pembahasan masalah takdir ya. Pembahasan masalah takdir Sebenarnya seseorang dapat hidayah atau tidak Tergantung pada orang itu sendiri bu Hidayah itu sama dengan rezeki Mesti dicari Sementara Allah telah menyebarkan Asbab hidayah Allah telah menyebarkan di muka bumi ini Asbab hidayah Seperti Allah telah menyebarkan rezeki Tergantung orang ini mau nyari enggak Kalau memang Dia ini orang yang benar, orang yang baik Pokoknya saya asal baik, saya ikuti Kalau gitu prinsipnya Allah akan tuntun dia Sampai dia mendapatkan hidayah yang benar, ya. Tapi kalau tidak bersumber dan berdasarkan dari keinginannya, yang penting saya orang gimana orang banyak aja dah. Itu nggak berut, bukanlah orang yang tipe orang yang menginginkan hidayah. Gimana orang kebanyakan aja, saya ngikut aja sih. Kalau udah gitu prinsipnya, wa intuti akhthar manfiul <kosulan> ardhiyudinluka ansabilillah. Kalau prinsipmu ada ngikuti orang kebanyakan, kamu pasti sesat dari jalan Allah. Jadi begitu pak. Bukankah makin keujung, kata Rasulullah, yang di atas kebenaran, di atas hidayah itu makin sedih? Sedikit. Nah, kita sekarang mau mengikuti kebanyakan atau mengikuti? Bukan, bukan ikuti yang sedikit juga sih, mau ikut yang benar. Kalau ikut yang benar, kita makin sedikit. Jumlahnya makin sedikit, makin kecil, makin kecil. Gitu ya, Bu, ya. Jadi, harus dicari. Itu hidayah. Dan Allah menjamin wa ma kunna mu'adzibeen hatta nab'atha rasula kami takkan mengazab sampai orang ini dapat dapat dakwah dulu dari seorang rasul atau utusan atau dai atau ulama yang nyampai ke dia sejauh-jauh orang pak di dalam dipelosokan pedalaman atau orang, orang kubu atau orang apalah namanya ya, yang menurut kita enggak ada sampai dakwah ke sana tidak benar pasti pernah sampai dakwah ke sana hanya saja mungkin ketika dakwah itu mereka dengar mereka membenarkan fitrah mereka membenarkan tapi mereka tolak habis itu si dai bisa jadi dibunuhnya atau berdakwah itu pergi meninggalkan menurut kita enggak pernah ada dakwah datang-datang ke situ tapi yang pasti pernah karena di akhirat Allah tidak akan pernah mengazab satu kaum masuk neraka sampai di dunia Allah telah mendakwah menyampaikan dakwah kepada mereka dalam hadis sahih Bukhari Muslim Nabi mengatakan, layak buloganna betul-betul akan sampai risalah risalahku ini kepada timurnya negeri dan baratnya negeri dari bumi ini sejauh matahari bisa menerangi bumi, dakwahku akan sampai ke sana, dakwah Islam ini. Berarti nyampe, nggak ada cerita nggak nyampe, mau nggak dia ngambil, gitu aja. Kalau dia mau ngambil dia dapat hidayah Makanya kalimat muhtadun dalam Al-Quran dari eh tada, ya tadi. Ya, orangnya disebut dengan muhtadin, itu adalah orang yang mengambil hidayah, lho bu, bukan artinya orang yang dapat hidayah. Kalau dapat hidayah di rumah aja dah, saya tunggu hidayah dari Allah, ya. Tapi mengambil hidayah kayak ibu nih, kayak bapak nih, datang ke pengajian mau cari hidayah. Setiap ayat dibacakan, dari ayat itu ada satu hidayah yang menuntun hidup kita, ya. Jadi hidayah itu nggak sekali turun ceplok, udah selesai. Sampai mati dia dapat hidayah terus, enggak, hidayah terus terus nambah. Al Quran ini Hudan Lil Mut Takin adalah kitab hidayah satu ayat satu nilai hidayahnya makin banyak ayat yang didengarkannya makin banyaklah hidayah yang dia dapatkan nah diamalkan enggak ketika diamalkan hidayah itu menjadi iman ya saat diamalkan banyak bapak nih dengar satu ayat oh ya Allah itu maksudnya dah dapat hidayah tu tapi ketika dia amalkan apa petunjuk Allah yang ada dalam hidayah ini, hidayah itu kan petunjuk artinya kan? Ketika dia amalkan, ketika itulah menjadi iman. Sebelum dia dia amalkan belum menjadi iman, baru sebatas menjadi il ilmu. Ya bu ya. Silahkan ada yang lain? Ya. Iya, betul Karena dia tidak Ya, Karena dia tidak mengamal, Mengamalkan Hafal dia Al-Quran 30 juz Hafal dia seluruh hadis Hanya sebatas jadi ilmu buat dia Jadi bangga-bangga buat dia Tapi dia tidak amalkan Maka dia sebenarnya tidak mengambil hidayah Dia hanya baru sebatas tahu Kalau mengambil hidayah itu apa? Dia amalkan petunjuk itu Maka jadilah iman makanya di dalam Al-Qur'an fazadahum imanan ma'a imanihim kami tambahkan iman mereka di atas iman yang sudah ada. Maknanya apa? Ketika dia belajar, uh dia dapat petunjuk, dia dapat bimbingan, dia dapat hidayah di situ. Lalu dia amalkan, maka bertambahlah imannya. Dia amalkan bertambahlah imannya. Dia amalkan bertambahlah imannya. Bukankah al-imanu yazidu wa yanqus Bukankah iman itu bertambah dan ber, berkurang <yazidu bito 'atillah> Iman itu bertambah dengan mentaati Allah Dapat satu dua ayat uh, Langsung amalkan bertambahlah imannya ha? Dia baca lagi satu dua ayat yang lain Dia amalkan bertambah lagi imannya maka kami tambahkan iman kepada mereka di atas iman yang ada. Jadi ibu-ibu kalau nanya, Pak Ustaz, gimana cara nambah iman? Gampang. Amalkan ilmu yang udah diilmui dengan itulah bertambahnya iman. Selama ilmu itu tidak diamalkan, tidak akan ada penambahan iman. Ya. Orang sekarang, Pak, kebanyakan ilmu amal kosong. Ah, gua mah udah tahu. Lalu kenapa dia tidak mengamalkan? Makanya tidak berkah itu ilmu. Kalau ilmu tidak diamalkan, dia akan menjadi kutukan bagi orang yang mendapatkan ilmu itu. Ustaz, kalau begitu kami tidak mau menambah ilmu. Malah lebih bahaya. Calon penghuni neraka itu adalah orang-orang yang tidak beril, berilmu. Makin dia jauh daripada ilmu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka semakin masuk dia ke tengah-tengah kesesatan dan kejahilan. Betul tidak? Makin mudah dia untuk di, disesatkan oleh syaitan baik setan jin atau setan manusia jadi wajib nambah ilmu, nah setelah nambah ilmu amalkan seketika diamalkan barulah menjadi iman, faham ya bu ya nah. gimana ha ha Sebenarnya bukan tidak pasti fitrah. Ini adalah fitrah, fitratullah allati fatarannasa 'alaiha. Al-Qur'an ini adalah fitrah yang telah Allah turunkan. Fitrah ini Bu sama dengan fitrah aslinya manusia baru lahir. Ma min illa yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir ke muka bumi ini dari kalangan jin dan manusia lahirnya dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Yaitu cinta kepada Islam. Cinta kepada kebenaran. Cinta kepada al-haq. Dan Allah menurunkan al-Quran. Itu sama dengan asli fitrah yang dia bawa sejak lahir. Jadi bu, ketika dia belajar al-Quran. Dia belajar hadis. Hati kecilnya yaitu fitrahnya itu pasti membenarkan. Pasti membenarkan. Hanya nanti ada penghalang-penghalang yang menjadikan dia. Tidak menyatakan syahadatnya. ya, Tidak menyatakan keberpihakannya. Dan menampakkan keislamannya. Kadang-kadang itu adalah jabatannya. Kadang-kadang itu adalah pekerjaannya. Kadang-kadang itu adalah suaminya atau keluarganya atau masyarakatnya. Yang dia jadikan sebagai penghalang untuk dia menzahirkan pengakuannya. Ada satu dua orang dari kalangan. Sekarang kan berduyun-duyun orang-orang di Amerika dan Eropa berduyun-duyun masuk Islam. Setelah mereka belajar Islam. Hatinya terbuka. Dan dia tanggung risiko. Di Inggris bu sekarang ini. Saya baru dapat beberapa kan kami sering chatting-chattingan dengan beberapa sahabat kami di UK. Beliau mengatakan tingkat orang masuk Islam di Inggris itu berbondong-bondong sekarang ini Bu. Bahkan yang paling banyak masuk Islam itu kaum wanita. Kaum wanita yang paling banyak masuk Islam. Keluarga manapun yang sudah masuk Islam, kalau ada yang wanitanya maka umur 17, 18, 19 tahun itu sudah dicarikan jodohnya. Mereka enggak peduli, mereka tidak akan tanya calon jodohnya ini kamu sudah kerja belum? Enggak akan ditanyakan itu. Yang dia pastikan orang ini sudah muslim, ini yang pertama, yang kedua orang ini pandai ngaji nggak, bisa sholat nggak, ya, yang ketiga orang ini sholatnya di mana, masalah dia kerja atau tidak nggak ditanya, bahkan sekarang muslimah muslimah di UK siap menjalani hidup berpoligami, bukan siap minta malah, ya? nggak rezeki bapak di sini pak, di sana mereka benar-benar minta, sebab bapak langkanya laki-laki yang mus Muslim, Jumlah yang masuk Islam itu semakin banyak Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang cara berpikirnya sudah maju Mereka belajar Islam Karena dari sumbernya Walaupun mereka tahu Bahwa Islam diisukan teroris segala macam Ternyata tidak benar sama sekali Karena Islam tidak mengajarkan itu Orang-orang yang melakukan perbuatan, perbuatan semacam itu Adalah orang-orang yang dibuat Agar mereka melakukan seperti itu Untuk memburuk-burukkan Islam Islam tidak mengajarkan demikian jadi mereka dengan ilmu Apalagi di Amerika bu uh, Tingkat orang masih Islam pak Masya Allah Sehingga Syekh uh, Imran Hussein Mengatakan Masa depan Islam itu Bisa terbit dari Dari Amerika dan dari Eropa Sekarang ini pak Paus sendiri Paus Hanus Paulus sendiri Sudah meresmikan Bahwa Lembaga keuangan Dunia Hendaknya dikelola dengan Metode Ekonomi is Islam, udah resmi, udah resmi dari Paul Sionis Paulus sendiri. Maka perbankan-perbankan dunia yang ada sekarang berlomba-lomba memakai sistem ekonomi syariah. Ekonomi syariah, memang pakai ekonomi syariah. Mereka benar-benar mengakui tidak ada yang lebih kebal, yang lebih punya daya kenyal untuk mempertahankan keuangan dunia, ekonomi dunia, kecuali dengan sistem ekonomi syariah. Di Jepang Pak sekarang sudah resmi Yang dipakai adalah lembaga Metode ekonomi syariah Di perbankannya Di Cina, Cina orang-orang yang masuk ke dalam Perbankan syariah itu orang-orang Cina Dunia sekarang mengakui Pendidikan juga mulai melirik Kepada pendidikan yang terbaik adalah pendidikan Islam Hari ini Makanya masa depan dunia Kata CIA Amerika Serikat Masa depan dunia ada di tangan khilafah Islamnya. Islam akan kembali memimpin dunia. Pas dengan janji Allah di surat An-Nur ayat 55. Allah menjanjikan setelah masa kekosongan khilafah. Kalian akan kembali memimpin seluruh dunia. Sekarang arahnya ke situ kuat. Sangat kuat sekali arah. Bahwa dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamnya. Hah. Ya Pak ya. silakan Jika tidak ada pertanyaan. Kita masuk kepada judul kita, panggilan ke surga <SILENCIO> ya <SILENCIO> Sebelum jawaban eh, Sebelum Muhammad Yang akan menjadi resul itu kan jauh, jauh dari Nabi Isa Sehingga pada saat itu bisa dibilang Bagaimana saya Menatur Karena saya Apakah uh, ada orang yang bisa mendapatkan hidayah Sementara mereka kan gak pernah ketemu Bahkan dengan Dan karena Nabi Isa Dan Hmm. Baik terima kasih Masa itu disebut oleh para ahli sejarah dengan Ahdul Fatrah Masa Fatrah Pada masa itu Sebenarnya Allah SWT tetap menjaga Satu kelompok di muka bumi ini Yang tetap berakidah yang lurus Disebut dengan kaum hanafiyah Atau kaum hanafiyin, hanafiyin ya, Ya ada tetap ada Makanya dan di Mekah itu ada ahli-ahli kitab yang dari Taurat dari Injil itu ada dan mereka menanti-nanti kedatangan Nabi Muhammad saw. Jadi ada pak walaupun jumlahnya enggak banyak, bisa dihitung, ya akan tetapi di mana-mana tempat ada, hebat ya. ya. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad kan enam ratusan tahun, hebat ya, ya. Ya di masa itu Allah tetap menjaga akidah dan agama yang lurus ini. Baik mari kita mulai masuk pengajian kita ya Silakan dibuka Al-Quran Surat Al-Imran -Ali Ayat 133 134 135 136 4 ayat Kita bahas 4 ayat 133 Sampai 136 Empat ayat ini Yang menjadi asas pembahasan judul kita Yaitu panggilan ke surga Dengarkan A'udhu binlahi minasyautanir rajim Bismillahirrahmanirrahim وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجن وجنّة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين يفقون في الصراط والضراط والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفرو لذنوبهم وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار خالدين فيها wa ni'ma ajurul amilin Allahumma arhamna bilquran wa sadaqallahum azim mari kita simak terjemahannya Wasari'u dan berlomba-lombalah kamu sari'u kalau bahasa Arabnya berlombalah kamu isra'u segeralah tapi kalimatnya sarīu dari Bab Mufa'alah, artinya ada lawan atau ada kawan untuk berlomba dengannya. Bukan satu orang, dua orang, tetapi banyak orang disuruh untuk berlomba-lomba lah. berlombanya bukan lambat-lambat, main cepat. Sarīu ilā ma'fīrotin mirobbi kum, menuju keampunan dari Rob kamu. Cepat, itu maksudnya. Cepat minta ampun. Segera bersihkan dosa-dosa kamu. Aneh, Allah pilihkan sini rabbikum bukan minallah. Kan bisa saja kan, sari'u ila maghfiratin minallah. Kan bisa kan? Tapi kenapa Allah gunakan rabbikum dalam ayatnya ini? Ini rahasia loh, Pak. Kenapa Allah menggunakan kalimat rabb? baik penekanan rob di sini Allah pilihkan karena rob itu salah satu maknanya adalah peraturan rob maknanya adalah pengatur rob alamin sang pengatur alamin rob bin nas sang pengatur manusia rob berarti aturan rob kamu kita dalam hidup ini banyak melanggar aturan Allah benar nggak Bener enggak? Kita dalam hidup ini banyak melanggar aturan Allah. Bener enggak? Bener. Lalu kita berdosa karena melanggar aturan Allah. Allah atur kita mulai dari urusan pribadi. Kamu harusnya penampilannya seperti ini. Cara bicara kamu harusnya begini. Tidur kamu mestinya begini. Yang kamu makan harusnya yang kayak gini. ya kan? Kemudian bagaimana kamu dengan istri begini. Itu diatur semua oleh Allah. Kalau kamu punya anak, kamu harusnya punya anak itu gayanya gini. Kamu harus didih anak kamu. Itu caranya seperti ini. Itu diatur oleh Allah. Kita banyak langgar itu aturan. Betul enggak? Betul enggak? Baik. Kalau muslimin, begitu juga dengan orang lain. Ya, Kita diatur oleh Allah bagaimana, bagaimana kita bermuamalah bisnis di luar sana. Bagaimana kita mengelola suatu daerah. Mengelola rakyat. Kalau sempat kita penguasa diatur oleh Allah. Bagaimana dalam aturan-aturan Allah ini terlalu banyak yang kita langgar, makanya kita berdosa. Disuruh oleh Allah, cepat hai hamba-hamba-Ku, cepat. Cepat minta ampun. Kamu udah banyak melanggar aturan saya. Dapat rahasianya enggak nih? Dari kalimat rob di situ, aturan di situ. Yang padat di situ adalah kalimat aturan. Coba Bu, Bu, Ibu pengen masuk surga. Iya coba doa yang selama ini jadi andalan kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita pengen masuk surga, tapi kenapa Allah ngajarin kita dengan kalimat Rabbana bukan ilahana atau Allahumma atina fid dunya hasanah? Apa enggak jadi pertanyaan tuh? Tapi kenapa Allah ajarkan kita dengan Robbana? Why? Kenapa Allah pilihkan berdoa kepadanya menggunakan kalimat Robbana? Kalau kam rahasianya di sini. Robbana artinya tadi sang penga, pengatur. Kalau rahasia Robbana, Robb itu adalah pengatur. Lalu kita pakai Robbana, wahai sang pengatur kami, masukkan kami ke dalam sur, surga. Di dunia ini berilah kami hasanah Bahagiakan kami Sebenarnya langsung terjawab tuh Pak Di kalimat mana jawabannya? Di robbananya itu Di situ jawabannya Robbana atina fid dunya hasanah Kalau kamu memang ingin saya bahagiakan hidup di dunia Jalankan aturan saya yang sudah saya turunkan untuk kamu Gitu loh, itu kunci bahagia Kalau mau bahagia, aturan saya kamu jalankan Jangan kamu keluar dari aturan saya. Akibatnya kamu nggak bahagia. Dilarang makan riba, eh malah menternakkan uang, masukkan uang ke bank dengan niat bunganya nanti untuk makan, minum, untuk mengembangkan usaha. Innalillah jual giru sana kemari, ha? lalu dapatkan penghasilan dari cara. Wah, Allah keluar dari aturan Allah. Maka hidupnya dijamin oleh Allah celaka. Hidupnya seperti orang sempoyongan kesurupan setan. Itu karena melanggar. Dilarang diatur oleh Allah. Kalau kamu punya kebutuhan biologis. Salurkan pada istri kamu. Jangan berzinah. Itu aturan Allah. Kalau saatnya dijalankan aturan Allah. Kamu sehat. ya, Kamu sehat. Kamu kuat. Jauh dari penyakit. Maka jalankanlah aturan Allah. Biar kamu senang. Biar kamu bahagia. Kalau kamu ingin hartanya berkah bahkan melimpah ruah, bayarkan zakat. Itu aturan Allah. Kalau kamu jalankan, harta kamu berkah, hidup kamu di rumah tangga jadi tenang karena zakatnya kamu keluarkan, harta kamu kamu bersihkan. Jika tidak, seluruh harta yang masih bercampur dengan hak orang lain, maka yang bercampur dengan hak orang lain yang tidak dikeluarkan itu akan menjadi racun bagi harta yang kita yang ada di tangan kita. Akibatnya kalau kita makan kita sama dengan makan racun. Banyak penyakit Secara fisik banyak kita mengalami penyakit setan juga bisa masuk Karena kita memakan yang bukan milik Kita Coba aja kalau gak berani gak mengeluarkan zakat keluarkan zakat Itu aturan Allah SWT. Allah atur yang wajib-wajib Agar dikerjakan Itu untuk kebaikan kita Allah atur mana-mana yang terlarang Yang haram tinggalkan Maka kita akan bahagia Dilanggar rasakan Akibat dari pelanggaran itu Maka ketika kita doa, Robbana atina fid dunia hasanah, Doanya mantap. Robbana atina fid dunia hasanah. Peraturan Allah ditinggalin mulu. kagak bakalan dapat bahagia. Percaya dah. Gimana mau bahagia? Nah, Nabi saja menganjurkan umatnya. Kamu jangan membiasakan hidup terlibat dengan hutang. Apalagi hutangnya pakai ribawi lagi ciloko coba aja lihat ada nggak yang bahagia hidupnya orang yang orang tersebut terbelit utang ada yang bahagia nggak hidupnya eh uh, dimana-mana dia terasa hidupnya sempit dunianya terasa susah siang kepikiran utang malam kepikiran utang mimpi-mimpi buruk gara-gara utang ya mau keluar rumah takut hidup jadi ketakutan emang enak hidup yang di hantu oleh perasaan begitu enggak ada enaknya. Itu menandakan apa? Kita sudah keluar dari aturan Allah, aturan Allah Subhanahu Hobi banget berutang. Dan kata Nabi kalau kamu sudah terjebak dengan hutang, saat ada pembayar hutang cepat bayarkan. Soalnya kesempatan belum tentu akan terulang kembali. Lah ini enggak. Ditunda-tunda, ditunda-tunda. Matlul ghaniy zulmun punya kemampuan bayar utang tapi menunda-nunda maka itu adalah kezaliman lah orang yang zalim ini tidak akan pernah bahagia orang zalim ini tidak akan pernah bahagia ketika dia punya kemampuan bayar utang dia tidak bayar maka dia zalim ini contoh kau muslimin rob di situ adalah pengatur berarti berkaitan dengan aturan allah sekarang kita kembali ke ayat segeralah kamu menuju keampunan allah yang mengatur kamu, karena selama ini kamu banyak melanggar aturannya. Maksudnya apa ini? Setelah kita tobat, kita kembali kepada jalan aturan Allah yang yang benar. Duh dulu saya suka makan riba. Udah sekarang udah tobat kan? Udah tinggalkan. Jangan pernah diulangi kembali. Walaupun saya harus mengulang hidup dari nol Pak Ustadz. Walaupun harus mengulang hidup dari nol. Lebih baik begitu daripada terbelit dengan hutang sementara dengan riba dan lain-lain. Contoh-contoh yang lain juga banyak di rumah tangga. Saya selama ini enggak bahagia dengan suami saya, ribut mulu dengan anak saya kacau, dengan rumah tangga saya berantakan. Ha, itu berarti ada aturan Allah yang sudah dilanggar di situ. Minta ampun cepat pada Allah. Minta ampun cepat. Jangan ditunda-tunda minta ampunnya. Sariiu, cepat-cepat. Cepat. Makanya ketika ada sahabat datang pada Nabi, ya Rasulullah, habis sudah saya Rasul. Intinya ngapain kata Nabi? Ya Rasul, saya sudah berhubungan intim dengan istri saya. Loh bagus lah tuh kata Nabi. Masalahnya di siang bulan Ramadhan ya Nabi. Wah ini baru masalah intinya kata Nabi. Kapan itu? Tadi ya Rasulullah. Tadi siang. Maka kata Rasul, terus gimana? Saya menyesal ya Rasul. Saya mau tobat. Bisa nggak ya? Bisa kata Rasulullah. Kamu tobat yang benar. Lalu Jalur taubatnya itu begini kata Nabi Nanti Di luar Ramadan Kamu puasa dua bulan berturut-turut 60 hari Waduh katanya Ya Rasulullah Dua bulan berturut-turut Saya puasa terus Waduh ha -ha. ya Rasulullah saya pasti gak sanggup Ini belum beberapa hari Saya sudah Berstubuh dengan istri saya Udah kalau gitu Yang kedua kamu kasih makan orang miskin selama sebanyak 60 orang miskin. Dia diam. Kenapa diem? Saya orang miskin ya Rasul. Terus, ya gimana mau kasih makan orang? Saya aja perlu dikasih makan. Mulai Rasul tersenyum nih. Kemudian, udah tunggu sebentar ya kata Nabi. Nabi masuk ke dalam, ambil sekeranjang kurma. Makanan, kasih sama dia. Nih sedekah saya untuk kamu. Kamu bagi-bagi sama orang, orang miskin di kampung kamu dia ya, lihat makanan sekeranjang makanan dibagikan nabi dia lihat wajah nabi dengan wajah memelas apalagi kata nabi sudah pulang sana bagi-bagikan sama orang kampung kamu ya rasulullah apakah di kampung kami ada orang yang lebih miskin dari kami ah situlah rasulullah ketawa ha udah miskin tahu diri dong <laughs> ya sudahlah kata nabi jadikan ini adalah untuk diri kalian jangan buat lagi ada pelanggaran yang dilakukan cepat, jangan minta tunda-tunda, cepat selesaikan, cepat taubat, lalu jalur taubatnya ada yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zalimi orang, setelah taubat pada Allah, datangi orang itu, selesaikan dengan dia, baru Allah ampuni. Kalau sesatannya dalam bentuk menyesatkan orang, ya dengan fatwa-fatwanya, dengan kalimatnya banyak orang sesat, maka jalur taubatnya setelah taubat pada Allah, nyatakan bahwa dia sudah mencabut pernyataan yang dulu menyesatkan bahwa itu adalah sesat. Hah? Sampaikan pada orang sebagaimana dia terang-terangan dulu menyampaikan kesesatan itu kepada orang, sekarang dia terang-terangan mencabut kata-katanya kembali. Harus tuh Pak. Kalau dia enggak lakukan itu, tobatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sudah tobat atau tobat. Tapi kan ente menyesatkan orang di mimbar kan? Ente menyesatkan orang di TV kan? Ente menyesatkan orang di dengan tulisan kan sekarang ente delete semua. Lakukan hal yang sama. Inilah pernyataan taubatku. Begitu. Ya, orang-orang yang dulu pernah sesat gara-gara aku memanggil seperti itu. Sekarang aku panggil mereka kembali. Inilah jalan yang lurus. Yang itu adalah sesat. Gitu. Barulah Allah terima. Fa'amma man taba wa aslah wa bayan. Fa'ulai ka atubu anayhim wa ane towaburrahim. Siapa yang dah taubat, lalu dia perbaiki dirinya dan dia jelaskan pada orang lain bahwa dia sudah taubat. Pernyataan Pernyataannya dulu adalah sesat. Barulah aku terima taubatnya. Jadi kalau dia diam-diam aja, yang penting saya sudah tobat. Sementara sekian ratus atau ujian ribu orang sudah disesatkannya, Allah tak terima satu tobat. Ya, gitu. Sariung ilamak firah cepat kamu minta ampun. Merobikum sebab apa? Tak berhak masuk surga kalau dia masih punya dosa. Tak berhak masuk surga. Lah kalau begitu dia apain dulu? Dibersihin dulu, bu. Ibu mau dibersihin di dunia dengan cara tobat nasohah. Lalu kita gak diapa-apain masuk surga. Atau kita masuk surga setelah diapa-apain. Pakaian kotor gak layak masuk lemari bersih, Bu. Diapain dulu? Cara nyucinya gimana? Tergantung kotorannya. Kalau kotorannya ringan paling-paling hanya digitik-gitik dengan air selesai. Betul gak? Tapi kalau kotorannya jadi, huh? diapain? Uh, direndam habis itu diapain? Makin jadi-jadi, Tak -jadi, perlu dengan kaki sekalian. Iya kan? Enggak cukup dengan satu mesin cuci, ya. Diulang lagi nanti, diulang lagi berulang-ulang sampai bersih baru boleh dilipat masuk lemari istilahnya. Iya kan? Nah, orang baru boleh masuk surga kalau dosa-dosanya sudah ber bersih. Kalau enggak dibersihkan cepat di dunia, di akhirat loh pembersihannya mau Huh? Kalau mau cepat, cepat di sini, bu. Makanya, Nabi menjelang meninggal dunia, menjelang meninggal dunia, lagi lemes-lemesnya, lagi sakit-sakitnya, dia minta sahabatnya bobong aku ke masjid. Maka Abdullah bin Abbas dengan Ali bin Abi Thalib Membopong Nabi, ya. Sehingga kaki Nabi itu saking lemesnya, nggak sanggup digerakkan, bu. Kata sahabat, dua ujung jari kaki Nabi membuat garis di jalan. Masya Allah, saking lemesnya ya dibopong oleh Ali dan Ibnu Abdullah Ibnu Abbas. Lalu Nabi didudukkan lemes di depan para sahabat. sahabat Dengan suara yang sangat lemas, beliau berkata, intinya minta maaf. Kalau ada yang pernah saya sakiti, tolong maafkan saya. Kalau enggak bisa dimaafkan, balas sekarang. Coba tuh Nabi. Kalau enggak bisa dimaafin, ya, balas sekarang. Nabi juga menjelaskan kalau ada masalah utang piutang yang berkaitan dengan duit, tolong jangan diam-diam aja. Sebutkan sekarang biar saya bayar. Biar saya bayar. Saya enggak mau nanti bayarnya di akhirat, kata Nabi. Pada masa itu pembayarannya hanya melalui amal saya dibagikan ke dia. Atau dosa dia dipindahkan ke saya. Maka Nabi minta penyelesaian cepat. Kalau ada yang fisiknya pernah saya sakiti. Hari ini kisos. Balas. Sahabat-sahabat mulai, mulai nangis tuh. <klihat> Mereka udah paham. Ini udah saat-saatnya mau berpisah nih. Udah kalimat yang macam ini adalah kalimat, kalimat perpisahan. Diam, seluruh sahabat diam. Tapi Nabi Muhammad ulangi kembali dengan suara yang lemah, dia ulangi kembali. Saudara-saudaraku, jawab, ada enggak yang pernah saya zalimi? Tolong sekarang selesaikan, balas. Jika enggak bisa maafkan, balas, saya siap. Kalau ada hutang piutang sebutkan, saya bayar. Masih diam nabi sampai tiga kali. Lalu apa kata para sahabat ya Rasulullah? Kami yang mungkin banyak menzalimi engkau. Kami yang mungkin banyak nyakitin engkau. Mana pernah engkau nyakitin kami, menzalimi kami, enggak ada. Nabi kayak enggak dengar. Dia ulangi kembali. Lalu berdirilah seorang yang hitam. Berdirilah seorang yang hitam. Saya ya Rasulullah. Ah, ada apa kata Rasul? Masih ingatkah engkau? Dulu saya pernah membawa tali kekang ontak engkau. Ibarat kita sekarang sopir pribadi lah. Walaupun hanya sekali dua kali. Saya dulu pernah bawakan ontak engkau. Punggung saya kena cemetimu. Saya enggak tahu itu sengaja atau tidak. Cuma hari ini karena engkau yang minta saya sebutkan. Maka kata Rasulullah. Terima kasih kata Rasul. Ambilkan cemeti, kasihkan ke tangannya. Sobat-sobat marah. Tega ente ya. Rasulullah udah sakit. Udah lemes begini mau ente pukulin. Apa kata Ali? Pukul saya sepuas hatimu sampai mati. Jangan kau pukul Rasulullah. Rasul suruh diam. Ya, Ali diam. Umar, oh, apalagi Umar. Hah? Awas ente di luar ente ya. Udah ngancem-ngancem sahabat udah enggak rela Nabi, Nabi dipukulin. Ya. Intinya Nabi persilahkan Nih. Cabuk dah di tangannya. Kata Rasul, silahkan. Apa katanya? Ya Rasulullah, minta maaf. Waktu itu saya kepukulnya bagian punggung. Maka saya minta punggung engkau ya Rasulullah. Dengan lemah Rasulullah membalikkan tubuhnya. Lalu punggung yang memunggungi sahabat-sahabat. Ya Rasulullah, waktu itu saya sedang tidak pakai baju. Maka Rasulullah membuka jubahnya. Nampaklah kunggungnya yang bersih, putih, bercahaya. Sahabat-sahabat sudah nangis. Melihat pemandangan Nabi akan dipukulin. Sudah sakit. Kekasih mereka yang paling mereka cintai dipukul di depan mata. Hah? Orang hitam ini naikkan tinggi-tinggi cemetiknya. Sudah setinggi ini, kayak sudah mau memukul. Ternyata dia lemparkan jauh-jauh. Ditubruknya Rasulullah dari belakang. Mukanya yang kulit, mukanya yang hitam Ditempelkannya ke punggung Rasulullah yang putih bersih Sambil menangis tersenggukan Ya Rasulullah, mana ada yang tega menyakiti engkau, memukul engkau Tapi inilah caraku, dari dulu aku punya impian Kulit yang hitam, hina ini ya Allah bersentuh dengan kulitmu yang agung dan mulia Ya Rasulullah, kejadian itu memang benar Tapi inilah caraku mewujudkan cita-citaku Ya Rasulullah aku mencintaimu Ya Rasulullah aku ingin masuk surga Bersamamu Doakan aku ya Rasul Rasulullah langsung membalikkan wajahnya Dia perlu ucah sahabat Entah ma'ifil jannah Engkau akan bersama saya Kelak di dalam surga Kata Rasul. Masya Allah Pinter tuh orangnya Tapi yang penting ingat Apa yang dilakukan Nabi Selesaikan di dunia Kan itu yang paling penting loh. Selesaikan di di dunia awas lu bu utang-utang kita sama orang. Ingat-ingat baik-baik. Kadang berutang tuh lunak banget. Lebih lunak lagi gigi daripada lidah waktu berutang. Pas mau bayar, oh kayak pura-pura lupa. Awas di akhirat penjelasannya. Allah tidak akan masukkan surga orang yang masih punya kotoran dibersihkan nanti. Dibersihkan. Kalau enggak bersih di dunia ya di akhirat dibersihkan cara Allah keras. Kayak ibu membersihkan pakaian tadi. Saya masih kotor-kotor, belum boleh masuk. Saya punya beberapa ekor kuda, Bu. Kuda-kuda yang sudah dilanjing, kuda-kuda yang sudah diajak berlari, ditunggangi, kan kotor tuh. Dia baru kita benarkan masuk kandang setelah kudanya dibersihkan, Bu. Nah tergantung gimana tingkat kotornya tuh kuda, ya kami membersihkannya. grooming segala macamnya baru kudanya boleh masuk kandang. Kita baru boleh masuk surga setelah bersih. Makanya lanjutan ayat coba lihat kembali ayatnya. Wa jannatin arduha samawati wal ardhi uiddatnil muttaqin. Perhatikan. Dan surga yang luasnya seluas seluruh langit dan bumi. Coba lihat setelah Allah nyuruh cepat bersihkan dari dosa, ya kan? Baru masuk sur, surga, surga cepat. Masalahnya bu, kita gak tahu kapan kita ini akan tutup umur, ya kan bu? Siapa tahu, pak, siapa tahu, ini pengajian terakhir yang bapak dengar. Pulang nanti, udah dapat aja berita. Si Fulan sudah meninggal dunia, ya tadi baru sama-sama ngaji dengan kami. Ya itulah, tadi kelihatannya sehat-sehat aja, ha, -ha. Terus kenapa bisa meninggal? Ya udah tutup umur gimana lagi? Kadang-kadang lagi bawa mobil, meninggal. Kadang-kadang tabrakan, kecelakaan, meninggal. Kita gak tahu ya kan? Bu, Pak, yang kami muliakan. Macam ini banyak kejadian. Teman saya, Ustadz. Kondang dari kota Bukit Tinggi. Ceramah dia diundang ke Jambi, ceramah. Malamnya tabli akbar, kamis malam Jumat tabli akbar. Besoknya hari Jumat dia diminta khatib sedang memberikan khutbah, lagi berapi-api di atas mimbar langsung jatuh pak, meninggal Hah? sehat walafiat, ninggalnya lagi khut khutbah, bisa gampang, kalau itu mau bagi Allah gampang jemaah saya di masjid istiqlal, bukan istiqlal Jakarta ya, istiqlal paya masjid istiqlal jemaah saya sedang asyik dengarkan pengajian maghrib isya perutnya mules dia pergi ke rumah ya Bukan mules mau, mau BAB, enggak sih. Cuma terasa melilit kesana kemari, terasa perutnya. Dia pergi ke rumah, alhamdulillah rumahnya ketanggaan dengan masjid. Dia duduk di sofa, lewat di sofa dia meninggal. Padahal dengan pengajian tadi. Belum lagi masuk azan isya dia udah meninggal. Kayak gitu loh pak. Jadi kita enggak tahu, karena enggak tahu jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Apa yang bisa dipercepat sekarang ini dalam rangka membersihkan diri kita? Percepat taubatnya ya memperbaiki dirinya jangan tunda-tunda ingat-ingat baik-baik apakah hari ini kita pernah putus hubungan dan masih sedang putus hubungan dengan mertua kita ayo perbaiki cepat dengan ibu kita dengan ayah kita dengan menantu kita sedang tidak berbunyi tahu tidak berbunyi sudah tidak teguran siapa maksudnya sudah lama enggak bunyi ini bahasa orang minang ini bahasa orang padang sudah lama enggak bunyi diam-diaman ayo sekarang baikan cepat Pakai SMS star. Assalamualaikum. Apa kabar sahabatku? Apa kabar adekku? Ya. Sehat? Siapa sekarang Pak? Sebelum terlambat. bu, Ibu masa muda banyak aurat ibu yang terbuka. Sekarang ibu baru nyadar. Sekarang ibu, ibu baru pakai jilbab. Maka yang masa muda itu bu, kikis dengan banyak istighfar. Ingat itu kembali istighfar. Kikis dalam rangka mengikis dosa-dosa kita yang sudah berkarat. Kiki sekarang Sari'u ila maghfirah Rabbikum wa jannah Aruduhas samawatu wal ar Nah ini Coba lihat Surga Wa jannatin aruduhas Satu surga Jannatin Ini adalah Isim nakirah Isim nakirah Yang fungsinya Adalah untuk mufrad. Ada pernah belajar bahasa Arab enggak? Isim nakirah yang fungsinya untuk mufrad. Apa itu isim nakirah? Menandakan surga yang mana aja. Ah, itu satu. Kemudian satu surga luasnya ardhuha, luasnya as-samawat, seluruh langit. Saya enggak ada whiteboard ya. Luasnya seluruh langit. Ibu pernah enggak mengetahui, Pak, seberapa luas langit ini? Samawat loh. Seberapa luas langit ini? Pesawat terakhir yang dilepaskan oleh NASA Amerika Serikat ha? Tan ulang alik Tanpa awak ya Telah menemukan sampai dia hilang Pesawat ini sehilang-hilangnya Telah menemukan lebih dari 100 miliar Galaksi di alam semesta ini 100 miliar galaksi Bu Galaksi kita ini Galaksi apa yang bumi ada di dalamnya Galaksi Bima Sakti ya bu ya satu galaksi itu bu, luasnya garis diameter satu galaksi. Menghabiskan perjalanan cahaya 50 ribu tahun perjalanan cahaya. Satu galaksi. Satu detik saja, satu detik saja kecepatan cahaya itu berapa bu? Ayo, ada yang tahu? Enggak ada yang tahu? Satu detik kecepatan cahaya berapa? Bilang aja cepat, gak tahu, <SILENCIO> Iya. Selesai. Satu detik kecepatan cahaya 300 ribu kilometer. Satu detik kecepatan cahaya 300 ribu kilo kilometer. Satu detik lo itu, Masya Allah. Sementara satu garis diameter galaksi menghabiskan perjalanan cahaya 50 ribu tahun. Gak kebayang deh, gak kebayang. Berapa nolnya tuh kalau dikalikan satu detik kali satu satu menit eh? kali satu jam eh? terus kali 24 jam kali 360 hari ya kali lima ribu tahun innalillahi wa inna ilahi rojiun itu baru satu galaksi garis diameternya sementara yang udah ketemu sampai hilang. Lebih dari seratus miliar galaksi. Satu surga, kata Allah dalam Al-Quran. Seluas seluruh langit dan bumi. Subhanallah. Satu surga. Sementara surga itu enggak satu loh, Bu. Surga itu enggak satu. Ratusan lapisan surga itu. Satu surga dengan surga yang lain, jaraknya seluas seluruh langit dan Subhanallah Itu ini Allah memanggil kita Ayo ayo cepat masuk surga Tapi bersihkan dulu diri kamu dari dosa do, Enggak pantas Dunia yang bangke Yang sebentar lagi kita tinggalkan Ini akan menahan kita Untuk masuk ke surga yang dijanjikan Enggak pantas Ibu tahu pak Minta maaf pak Bapak nama bapak bisa saya tahu Nama Bapak boleh saya tahu Pak Alfie, tahukah Bapak Pak Alfie dengan nama lengkap Bapak, Bapak hidup hari ini Nama Bapak sudah ada dalam surga loh Pak Sudah ada Satu istana khusus Telah dibangunkan oleh Allah Atas nama Bapak, Pak Alfie Saya Juga sudah ada nama saya di dalam surga Ada satu istana atas nama saya Saya ownernya, pemiliknya Bahawa ini istana adalah milik saya Sebenarnya rumah biasa, tapi bahasa kita di dunia adalah istah, istana. Dan, tahukah ibu? Ibu juga begitu. Setiap orang yang hidup ke muka bumi, Allah bangunkan atas nama dia di dalam surga. Satu istana khusus, ownernya adalah dia. Bu, tahu enggak besarnya istana atau rumah kita di surga? Tahu enggak? Bilang cepat enggak? Subhanallah, Pak. Inti surga itu adalah: 'Maalaain raaat, walla aadzun sami'an, walla khatra'ala qalbin bashar'. Ada enggak raja-gok mengkhayal yang pernah ada di muka bumi ini? Suruh dia mengkhayal. Enggak akan sampai sedikitpun khayalannya kepada hakikat yang sebenarnya di surga. Ibu lihat, makin canggih orang buat oh, apa tu tempat-tempat yang menyenangkan, bangunan-bangunan yang muahal-muahal. Hmm? Itu enggak ada apa-apanya satu berbanding 70 kali lipat makanya enggak kebayang deh. Enggak ada. Lah, sementara satu bangunannya dibangun di atas tanah surga. Tanah yang paling mahal di dunia ini tanah di mana, Pak? Di bumi ini. Dan tanah di mana? Yang paling mahal di dunia ini. Tanah di Mekah loh. Yang paling mahal sekarang ini tanah di Me di Mekah. Permeternya itu, itu pun udah enggak dijual. Permeternya itu, Pak. Kalau uang kita ini sudah dalam harga Hampir satu M Satu meter Itu tanah termahal di dunia pak Dunia yang rawan gempa Dunia yang kalau hujan lebat sedikit Kayak di Mekah itu bisa banjir, betul gak? Dunia yang panasnya tuh minta ampun Hah? Sarang penyakit, sarang penyamun, sarang penjahat Dunia yang juga kita akan dimakan oleh usia jadi tua keriputan Hmm? Biaya operasional listriknya pun mahalnya minta ampun Beban terus Baik Sementara Bangunan rumah kita dibangun di atas tanah yang gak akan Maaf ya bu ya bu, Tanahnya surga itu saja Satu genggam Dibawa ke dunia Dijual Indonesia dengan segala harta kekayaannya gak kebeli itu mahalnya tanah surga itu bu. Berapakah Bangunan untuk satu orang beriman Atas nama dia dibangunkan oleh Allah Di atas tanah yang sangat mahal itu Luasnya 70 mil Kali 70 mil Semua hidup pernah gak mendengar ada istana yang bisa dibangun seluas itu Satu mil itu pak 1,6 kilometer ha, Kalikan, ayo pakai kalkulator, Cepat Kalikan yang gampang dulu dah Satu setengah kilo kali sa, sa kali Tujuh puluh Berapa luasnya Seratus lima kilometer Kali seratus lima kilometer Itu baru isi bangunan Itu baru isi bangunan Belum lagi kebun-kebun Belum lagi taman-taman yang ada di luar Belum lagi interior di dalamnya Kata Nabi Batu batanya adalah dari emas padat luar dalam Batu batanya Emas padat luar dalam besar batu bata itu kalau dikalikan dikali sama dengan mobil fuso satu batu bata disusun itu sementara semennya pasirnya dari Yakut dan zabarjat masya Allah lalu kata Rasulullah nanti di di apa di di dinding dinding rumah itu ada bertaburkan mutiara satu butir mutiara itu kata Rasulullah kalau bumi ini dengan segala kakeknya dijual belum akan mampu membeli satu butir mutiara itu saking muahalnya dan itu milik kita, atas nama milik kita. Masya Allah, masya Allah. Butapak kayanya kita nanti di dalam sur, itu baru rumah atas nama milik kita loh. Ada bonus-bonus rumah dikasih ke kita nanti. Kan banyak orang-orang kafir yang masuk neraka kan? Rumah mereka kan nganggur di surga itu. Ibu tahu gak ke siapa dibagiin? Ke ibu. Allah, masya Allah. Inilah dia, surga yang luasnya seluas langit dan... Bumi, jangan kepikir nanti ya Ustaz kalau segede itu, berapa Nanti tanah yang habis, berapa Rumah, lah masalahnya satu surga aja Luasnya seluas ini Masuk akal gak? Masuk akal Banget Orang yang paling terakhir masuk surga Bapak Aku benar-benar tahu orang yang paling terakhir Masuk surga, dialah yang paling terakhir Keluar dari neraka neraka Dari umatku kata Nabi Saya betul-betul tahu orangnya, laki-laki Alhamdulillah bukan ibu-ibu ya Laki-laki pak, cuma nggak tahu kita siapa orangnya. Setelah dia dimasukkan ke surga, bahasa singkatnya saja nih. Setelah dia dimasukkan ke surga, baca ini kisah di dalam kitab Bahadil Arwah Ilabilahil Afrah oleh Syekh Ibnul Kayyim yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia Tamasyah ke surga. Hadis ini Nabi ceritakan perjalanan orang yang paling terakhir masuk surga. Tahu nggak bu? Ini orang paling terakhir loh. Surga yang dimasukkinya pak, yang paling rendah. Surga yang paling rendah nanti di akhirat. Apa kata Rasulullah Allah berikan untuk orang yang paling terakhir masuk surga itu Kekayaan manusia yang terkaya di muka bumi ini Siapa orang yang paling kaya di muka bumi Yang tidak akan mampu dikalahkan kekayaannya oleh siapapun Nabi Sulaiman Dialah orang yang paling kaya di muka bumi Yang tidak akan pernah sampai hari kiamat dalam Al-Quran loh dalam Al-Quran sampai hari kiamat tidak akan ada orang yang sanggup mengalahkan kekayaannya Allah kasih untuk dia 10 kali lipat kekayaan Nabi Sulaiman Untuk orang yang paling terakhir masuk surga Masya Allah Tidak kebayangkan, kebayangkan Makanya Itulah surga Pantaskah dunia yang hanya bangkai busuk ini Menjadikan kita tidak pantas masuk surga Kita tamak Kita rakus Akhirnya kita menipu, kita mencuri Kita berzina, kita melakukan kezaliman Surga yang maha menyenangkan menanti kita Nama kita yang ada tertera di sana Ternyata akan jadi hadiah untuk orang lain Bukan kita yang menikmatinya Ya Allah Ya Allah Makanya ketika Allah memanggil Inilah panggilan ke surga Segeralah kamu hayam baku menuju surga Segera Jangan tunda-tunda Untuk tobat itu jangan tunda-tunda Jangan pakai ntar udah tua Emang ada ada malaikat maut ngasih surat Ente masih aman 20 tahun lagi Ada gak? Pernah Kan gak ada kan? Gak pernah. Orang sehat didatangi mati. Anak kecil didatangi mati. Penguasa raja didatangi mati. Gak ada jadwal tertentu. Harus nunggu tua dulu? Enggak. Enggak. Abang saya noh, seumur saya udah meninggal dunia. Padahal dia kekar badannya. Dia kuat, sehat, lebih, lebih besar, lebih tinggi daripada saya. Meninggal dunia duluan. Di umur saya, dia udah meninggal 3 tahun yang lalu. Allah ambil dia. Sementara ayahanda saya, beberapa bulan lagi pas 100 tahun umurnya. ayahanda saya masih hidup. Bu Afni udah ketemu sama Bu ya? Belum? Belum ya. ayahanda saya masih hidup loh Pak, udah tua. Masih hidup. Masih lincah aja kesana kemari. Anaknya ada dua orang meninggal. Anaknya yang paling tua usianya 79 tahun udah meninggal. Kami istri, ibu ibu-ibu-ibu-ibunda kami banyak ada 9 orang. Ya, jadi anak ayah anda dari istri yang pertama udah usia 79 tahun dan meninggal duluan. Ayah anda masih hidup. Lah itu dia. Ada yang kecil udah meninggal, ada yang sampai setua itu masih hidup. Maka kita nggak tahu. Oleh karena itu, hamba-hamba Allah sekali lagi janganlah sampai karena bangkai kehidupan dunia ini yang busuk ini menjadikan kita tidak halal masuk surga. Allah suruh kita, ayah hambaku, ayo, ayo ke surgaku, ayo ke surgaku. Allah panggil nih, Allah panggil kita ke surga, kampung halaman kita dipanggil kembali oleh Allah. Jangan lupa daratan ya, kamu di dunia cuma pendatang. Pendatang tuh harus tahu diri bahwa dia akan meninggalkan kembali tempat ini. Harus tahu diri, kita gak lama di sini. Hai hamba-hamba Allah, kita gak lama, kita cuma pendatang. sabil, Kata Rasulullah, jadilah kamu hidup di dunia ini seperti penyeberang jalan. Ah, transit sebentar. Kamu di dunia ini orang asing, kita ini orang asing. Jadilah di dunia ini kayak orang asing. Lah orang asing, Pak. Bapak cuma transit lalu Bapak bangun rumah di situ. Mantep enggak cara berpikirnya atau bodoh? Bodoh. Maaf ini sebenarnya, yang dimaksud adalah jangan sampai kita pencarian kita di dunia lalu kita tinggal untuk di dunia. Mestinya dibawa dong sampai ke akhirat. Pencarian kita dibawa sampai ke akhirat coba ibu buka di youtube nanti dengarkan ceramah saya tentang ratapan orang-orang yang sudah meninggal ratapan orang yang sudah meninggal rata-rata pengen -rata balik apa yang dia minta dua saja izinkan aku balik sebentar aku ingin sedekahkan semua pencarianku yang aku cari selama aku hidup supaya kebawa sampai ke akhirat yang kedua aku ingin taubat dan beramal soleh walaupun hanya sebentar ini permintaan ya Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nah, Allah tak akan pernah kabulkan itu doa. Tidak akan pernah Allah kabulkan. Walau air matanya darah, Allah tak akan peduli. Sekarang Allah kasih bocoran di dalam Al-Quran. Ratapan-ratapan orang yang sudah meninggal, mesti minta agar dikembalikan hidup ke dunia. Ngapain? Minta dikasih waktu untuk menyedekahkan harta. Ternyata anaknya yang menikmati itu harta. Anaknya bukanlah anak-anak yang soleh yang dengan harta itu untuk agama Allah, untuk amal soleh, enggak. Ternyata harta itu untuk menimbun, menimbun harta yang lain bagi tuh anak. Orang tuanya tidak dikirimin pahala, tidak didoakan. Wah, menyesal habis. Punya anak gelarnya insinyur, profesor, dokter, gubernur, menteri ini tak berguna sedikit pun. Hah, Sebaik dia meninggal hartanya sudah digarap duluan oleh alali warisnya. Habis itu yang bertanggung jawab dengan harta pencarinya dia nanti di hari kiamat, sementara yang menikmati orang lain. Hah? Makanya Rasul bertanya kepada para sahabat pak Di dalam hadis sahih Bukhari Rasul bertanya Ayyukum maluhu luhu ahabu ilaih mimma li ghairih. Manakah di antara kamu yang harta milik pribadinya yang dia sukai Atau harta orang lain yang dia sukai <guluhu> Bapak jawab apa pak kira-kira Ini Nabi nanya para sahabat Anggaplah kita sekarang ini ditanya oleh Nabi Ayyukum maluhu luhu ahabu ilaih mimma li ghairih. Manakah di antara kamu yang harta pribadi milik dia kah yang lebih dia sukai? Atau harta milik orang lain yang lebih dia sukai? Bapak kira lebih suka harta mana? Milik sendiri Pak ya? Bapak sama? Hah? Milik orang lain yang lebih Bapak sukai? Pertanyaan Nabi jelas. Manakah di antara kamu harta milik pribadi diakah yang lebih dia sukai ataukah harta milik orang lain yang lebih dia sukai? Jawaban jawaban para sahabat normal. Maluna ahabbu ilaina min mali ghairina. Tentulah harta milik pribadi kami yang lebih kami sukai daripada harta milik orang lain. Nah, apa kata Nabi? Ma qaddamta maluka ma kaddamta. Walaupun gaib rica ma akharta. Ini loh, hartamu adalah yang engkau kirimkan kepada Allah. Saya ulangi, hartamu adalah yang engkau kirimkan kepada Allah. Adapun harta orang lain adalah yang engkau sengajakan sebagai warisan untuk ahli warismu. Kalau kamu memang menyukai hartamu milikmu, maka kirimkan pada Allah. Sementara kalau kamu menjadikan harta itu diniatkan sebagai ahli waris, sebagai warisan untuk ahli waris, maka itulah harta orang lain. Sementara yang dihisap adalah kita, rugi enggak? Kita habiskan semua umur kita untuk mencari harta, lalu menikmati orang lain. Bu, Bu, ibu punya anak kan bu? Ibu punya anak. Taukah ibu, anak ibu itu pada hari kiamat diputus-putuskan oleh Allah, enggak ada hubungan sama sekali lagi dengan ibu. Enggak ada hubungan, fataqatta'ats bihimul asbab. Allah putuskan semua hubungan yang pernah terjalin di dunia. Ini suamiku, di akhirat nanti dia enggak peduli. Ini istriku, di hari kiamat dia enggak akan peduli. Ketemu sama anak dia akan buang muka. Bahkan al-akhillau yaumaidzin ba'duhum li ba'dinn adu illal muttaqin. Orang yang dulu saling berkasih sayang di dunia, saling mencintai Atas nama anak, istri, keluarga, mak mama, papa, apalah namanya. Pada hari kiamat nanti, aduh, akan memusuhi. Ayo, pencarian kita dia menikmati di dunia. Habis-habisan umur kita untuk membesarkannya. Di akhirnya dia jadi musuh buat kita. Mau, kalau enggak mau, maka cepat. Ketika masih hidup, andalkan diri sendiri untuk beramal. Ya bu, ya. Ibu berharap anak ibu ternyata sayang banget. Anak ibu yang ibu besarkan, anak bapak yang bapak besarkan tidak memberikan manfaat sedikit pun. Boro-boro nunggu sampai ke akhirat. Di dunia aja ketika kita masih hidup, dia udah gak berbakti dengan kita. Ketika kita sudah mati, cepat-cepat yang -cepat menguburkan kita supaya harta kita dia yang nikmati. Ha? Kalau dia bersuami, maka dia habiskan bersama suaminya. Orang yang gak ada kena mengena dengan kita, gak ada hubungan apa-apa, dia menikmati pencarian kita. pak. Yang dihisap kita. Ayo, saya mengajarkan bapak untuk jadi egois nih Saya ajarkan ibu agar jadi egois Perhatikan diri sendiri Kecuali kalau anaknya masih kecil-kecil Memang gak boleh kita meninggalkannya dalam keadaan fa Tapi kalau anaknya, yang wanita udah kawin Yang laki-laki udah lewat umur 15 tahun Pencarian kita bawa ke akhirat Pencarian kita bawa ke akhirat Anak suruh cari sendiri Ini yang benar dalam konsep Islam Yang laki-laki di atas umur 15 tahun harus sudah pandai cari nafkah sendiri. Yang wanita sampai dia kawin. Sudah kawin dia datang urus suaminya. Pencarian kita bawa ke akhirat, nikmati sendiri. Ustaz, saya mau tinggalkan anak saya dalam keadaan enggak miskin. Kalau kecil-kecil baru haram kita meninggalkan dalam keadaan mis, miskin, jangan sampai dia jadi anak pengemis. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kita kembali ke sini. Jadilah orang yang peduli dengan diri sendiri Makanya benar sikap ibu, -ibu. buka cincin hmm. bukan anting-anting untuk agama Allah Bukan untuk siapa-siapa kembalinya untuk dia Itulah yang milik dia Sementara yang ditahan habis kita meninggal Sudah ah, diambil oleh ni anak ni menantu Ini anak oh, ini bagi-bagi mereka Sayang amat pencarian kita milik kita jadi milik orang lain Kita kembali ke sini seluruh langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin disiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa kalau orang yang bertakwa itu? Ayat 134. Baik Bapak, Ibu, sepeda jangan terlalu jauh. Sampai di sini ada pertanyaan, saya buka 10 menit. Ya. Ya, ah bagus pertanyaan Ibu bagus sekali Ibu kita bertanya di dalam Al Quran itu senantiasa berpasangan. Khimus sholat lanjutannya waa tuz zakah didikan sholat dan bayarkan zakat. Bapak ibu yang kami muliakan Abdullah ibnu Abbas Semoga Allah rida kepadanya berkata Di dalam Al-Quran ini Banyak sekali Allah mempasang-pasangkan sesuatu Ketahuilah apakah rahasianya Rahasianya adalah Allah tidak akan terima yang satu ini Bila yang satu ini tidak ada Solat mau, zakat enggak mau Solatnya ditolak oleh Allah Gitu ya Taat pada Allah, mahu. Tapi taat pada Rasul, tidak mahu. Kan, hati Allah, hati Rasul, kan? Taat pada Allah, mahu. Taat pada Rasul, tidak mahu. Maka, taat pada Allah, dianggaplah Allah, hapus. Tidak ada. Orang-orang ingkar sunnah, Pak, yang menolak sunnah. Sementara dia, nerima ayat. Ayat diterimanya semua, Al-Quran diterima semua. Tapi, hadis, -hadis Nabi, dia tidak terima. Kan ada kelompok ingkar sunnah, ya? Nah, ini orang ditolak oleh Allah. Keislamannya, tidak diakui. Ashadu As Allah, ilahil Allah. Pasangannya apa? Nah, kalau syahadu la Allah, ilaha ada, tapi asyhadu anna Muhammad Rasulullahnya enggak ada, ditolak oleh Allah asyhadu allahi Makanya orang Yahudi, orang Nasrani, seluruh agama yang lain yang mengakui Allah itu ada, ahad umpamanya, maka tetap tertolak selama dia tidak mau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pasang-pasangan begitu. Ya, Bu, ya. Makanya di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ada satu kabilah enggak mau bayar zakat. Dihukum apa oleh para sahabat? Sepakat seluruh sahabat mengatakan mur murtad. Mula-mula Umar agak gelisah. wahai khalifah, wai Abu Bakar. Mereka kan masih syahadat. Mereka kan masih salat. Ha? Kok mereka dihukumi kafir? Kenapa mereka dikatakan murtad?" Apakah kata Abu Bakar Siddiq? "Karena mereka telah memisahkan satu kewajiban yang telah Allah wajibkan. Law man'u iqalan kanu yu'duna ila Rasulullah laqataltum alai." Kalau sempat mereka tidak mau membayar Zakat Yang dulu sudah mereka bayarkan kepada Rasulullah Saya akan perangi mereka di atas itu Sampai akhirnya mantaplah hati Umar Bahwa memang mereka sudah murtad Inilah dia pekerjaan pertama Khalifah Abu Bakar al-Siddiq Qitalul murtad din Memerangi kaum murtad Padahal masih syahadat Masih sholat Tapi ada satu di antara Syariat Allah Rukun Islam yang ditolaknya Yaitu wajib bayar zakat Kafir dia muslim. iya yeah. tidak Gampang. Kalau orang kayak gitu enggak perlu pakai dalil, Bu. Kalau orang kayak gitu enggak perlu pakai dalil. Dia ada enggak memasukkan anaknya ke universitas? Ada enggak dia memasukkan anaknya ke universitas? Ada. Umponya dia memasukkan anaknya ke universitas Trisakti. Untuk bisa diterima di Trisakti itu ada persyaratan enggak? Kalau enggak memenuhi persyaratan mungkin enggak anaknya diterima. Ada persyaratan. Setiap mau kemana saja pasti ada persyaratan. Dia ada nggak? Ada nggak dia pergi ke Bali? Ada nggak dia pergi ke Hawaii? Kalau dia pergi ke luar negeri punya ke Hawaii, dia pergi ke Sydney, ke Melbourne, kemanapun dia mau pergi, ada syarat-syarat untuk bisa diterima di sana nggak? Iya. Masuk surga juga ada syaratnya. Nah, kalau kita mau menelusuri dan memenuhi syarat-syaratnya, kita akan sampai ke Melbourne. Kita akan sampai ke Sydney. Kita diterima. Tapi kalau tidak terpenuhi syarat, -syarat itu ditolak nggak? Masuk surga juga ada syaratnya. Saya naik dewa mau masuk surga tapi nggak memenuhi syarat nggak bisa. Oh, emang surga punya nenek moyang loh kan gitu kan? Enggak kan, nggak kan? Ada syaratnya dan Allah menyebutkan syarat-syarat itu. Di antaranya nih ayat. Oh ayat that lilmu Aku sediakan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Syaratnya harus orang bertakwa orang fajir enggak punya syarat, enggak mau salat, enggak punya syarat. Malah di dalam Al-Qur'an Allah ceritakan, "Maa salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Saqar? Jawaban mereka, "Lam nakum minal musallin. Dulu kami enggak mau salat, ya kan? Enggak masuk surga. Ya, kalau dia enggak mau salat masuk neraka. Apa nerakanya? Saqar. Tapi kan kami muslim. Ya yang masuk neraka Saqar itu orang muslim yang enggak mau salat. Bijet, Pak. Oh. Saya orang padang loh, gak ngerti apa itu. Tapi, pada <tapi tapi tapi> intinya bahwa ibu yang kami muliakan, jangan dia mimpi mau masuk surga, sementara tidak memenuhi karakter syarat-syaratnya. Mau masuk damri aja, naik naik damri dari airport, mau ke Bogor, mau kemana, naik damri, harus bayar tiket gak? Harus bayar tiket gak? Mau bayar tiket, baru dibawa. Tapi kalau gak mau beli tiket, jangan mimpi mau dibawa, diturunin di tempat. Sorry ya, ente gak berhak naik mobil ini kay gampang enggak usah pakai dalil-dalil ayat enggak usah pakai hadis, hadis ngomong dengan orang kayak gitu ya ya hanya anak yang soleh hanya anak yang soleh itu harus anak kandung karena kalimatnya waladun walad itu anak kandung yang soleh, berarti akidahnya benar, ibadahnya sesuai sunnah dan dia mengerjakannya ikhlas karena Allah anak yang macam ini bukan anak yang gelarnya dokter bukan anak yang gelarnya profesor, itu mah gak bermanfaat tapi yang soleh dokter soleh mantap tapi biara tukang becak tetapi soleh yang kita harapkan anak kita ini soleh dulu, baru nanti masalah pekerjaan itu nomor sekian ya bu ya Ibu kalau punya anak perempuan carikan suami yang soleh untuknya nanti suaminya akan bawa dia menjadi wanita solehah. Ah, ibu beruntung punya menantu soleh. Nah, begitu kalau ibu punya cucu punya anak dari sekarang masih kecil masukkan pesantren supaya jadi anak yang soleh. Kalau ibu masukkan sekolah biasa jadi orang biasa umumnya gitu ya. Maka ibu nyesel punya anak Udah lah uang dikeluarin terus dia digedein Terus sementara dia bukan jadi orang saleh Jadi orang salah hmm. Silakan ada yang lain Ya. Sayangnya kalau dimasukkan pesantren yang gak benar Ini masalahnya benar. Iya. Benar, benar. Pesantren yang benar ya. Terus begini, ada beberapa faktor yang harus menunjang loh Pak ya. Saya tidak akan uh, menohok orang-orang orang-orang tertentu. Kadang dia masukkan anaknya ke pesantren, afwan. Tetapi ada dari sisi lain si orang tua tidak mendukung tuh anak. Seorang tua tidak mendukung tuh anak. Macam mana tidak mendukung maksudnya? Dia dimasukkan ke pesantren, sementara orang tua mendapatkan biaya untuk masuk pesantren dari hasil korupsi. Contoh atau dari dana yang diribakan. Berkah enggak itu? Enggak kan? Enggak berkah. Bahkan ulama, bapaknya kiai, ternyata ini Kiai Matreh. Anaknya jadi pecandu narkoba. Ya. Ini kiai yang matok harga. Saya satu kali ceramah 50 juta. Di luar tiket PP, penginapan segala macamnya. Kemudian yang disampaikan juga banyak menyesatkan umat bukan malah membenarkan umat. Akhirnya anaknya jadi gitu, Pak. Dia ngasih makan. Atau bukan ngasih makan aja. Oke Okelah, hartanya halal, rezekinya halal. Ada ada unsur yang lain. Sementara dia memasukkan anaknya ke pesantren, dia asyik bergelimang dengan maksiat di luar sana. Hah? Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan hidupnya ya, bayang-bayang anak untuk anaknya adalah bayang-bayang yang gelap, bayang-bayang yang kotor anak melihat menyaksikan bapaknya ternyata ternyata orang yang tidak benar. Bapaknya pezina, bapak anaknya masuk ke pesantren. Anak akan hiruk. Dan seterusnya. Makanya perlu muhasabah ya. Kita perlu muhasabah. Ya, kita perlu muhasabah. Kita di rumah anak kita masuk pesantren. Pas masuk ke rumah, kita yang ngerusak anak malah. Di rumah kita nonton. Di rumah kita lalai salat. Kita ketika anak enggak kita salat, kamu aja salat. Malah kita tidak seiramai istilahnya kan. Bukannya kita yang mendidik, malah kita yang menghancurkan nilai-nilai pendidikannya yang ada. Kadang-kadang begitu. Atau kadang-kadang yang lain. Jadi banyak Pak, ada yang perlu kita nilai diri kita. Afwan ya, saya pernah datang ke dua orang tua bawa anaknya. Anaknya ini mengalami gangguan mental. Gangguan mental. Mau belajar itu susah. Mau sholat itu susah, mau ini susah. Lalu singkatnya, Orang tuanya, ibu bapaknya kami wajibkan hadir. Lalu tuh anak juga hadir. Kami coba beri tausiah, lalu kami ruqyah. Tahu enggak Bapak, siapa yang beraksi? Kedua ibu bapaknya yang beraksi Anaknya enggak ada masalah. Ternyata yang bermasalah itu adalah dua orang ibu bapaknya. Gitu. Ya. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita kembali kepada tema kita. Kita kita sambung ayatnya, ya. Cukup Pak ya. gimana bisa jadi juga bisa jadi juga kalau nabi kasusnya nabi nuh dengan kanan nabi nuhnya nabi orang benar ya sementara anaknya orang celaka sama dengan nabi ibrahim anaknya orang benar, bapaknya orang celaka ya, bisa begitu kan bisa kenapa tidak tetapi orang tua tidak boleh pernah berhenti dari mendoakan kepada allah anaknya untuk pada kebaikan nggak boleh pernah berhenti selagi masih hidup Titipkan terus pada Allah Agar Allah robah hati anak kita Agar Allah robah hidup anak kita Kepada yang lebih aslam, kepada yang lebih lurus Doa kita pasti akan Allah kabulkan Yauman ma suatu hari Mungkin ketika kita hidup Kita tidak sempat menikmati anak kita Sudah dapat kebenaran Tapi ketika kita meninggal doa itu tetap tersimpan di langit Dan Allah sudah mencatat Setiap doa yang mengangkat tangan kepadanya Sebelum dia menurunkan tangannya Allah sudah perintahkan malaikat Catat doanya pasti saya kabulkan Sebelum dia menurunkan tangan Sebelum si hamba ini menurunkan tangan Allah sudah perintahkan malaikat pencatat Catat doanya saya kabulkan Cuma masalahnya dikabulkan cepat Ditunda sedikit, ditunda lama Yang ada nanti pengkabulannya hanya berbentuk Pahala dan di akhirat dia menerima hasilnya Ya kan okay. Ya itu doa, doa General ya, doa yang umum Silakan doalah. Sebutkan nama anak kita, kan ada anak yang paling bandel di antara anak, anak kita. Sebutkan berulang-ulang namanya dalam doa. Sebutkan. Ingat tu, ingat wajah anak kita. Lalu sampaikan nih ke anakku ya Rabb, yang ada yang, yang dalam ingatan hamba ini. Si Fulan, dia ya Allah sangat keras hatinya, sangat keras mulutnya, sangat keras tingkah lakunya. Ya Allah, cuma engkau yang mampu melunakkannya. Ya Allah berilah hidayah. Mungkin kita tidak sempat menikmati perubahannya itu ketika kita masih hidup, tapi doa itu bekerja. Doa itu bekerja. Ya. Kita lanjut ayat yang ke-134. Panggilan ke surga. Siapakah untuk siapakah surga itu disediakan oleh Allah? Untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa macam mana? Lanjut 134. Perhatikan. Al-Ladin yufquon fi al-sara'i wal-zara'i wal-kazmin al al-giz wal-ghafin al al-nas. Wallahu wa yuhibbul muhsinin Allahumma rahmna bilQuran. Al Orang yang bertakwa itu di ayat ini alladzina yunfiquna fis-sarai wal Lihat terjemahannya apa di situ? Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa mereka berinfak dalam keadaan rezekinya lapang dan dalam keadaan ekonominya su susah tetap berinfak. Yang biasa, yang biasa dan ini enggak enggak istimewa, biasa nih. Rezeki lapang, infaknya lancar. Rezeki sempit, apa yang terjadi? Infaknya juga menyempit. Enggak. Bukan kayak ini yang istimewa. Allah yang, yang Allah akan masukkan surga itu yang istimewa. Kalau ibu berinfak, ibu duitnya banyak. Ibu duitnya banyak. Ibu berinfak 100 ribu. Menurut Allah itu enggak istimewa. Orang yang hidupnya pas-pasan, dia mampu berinfak 100 ribu. Istimewa menurut Allah. Karena bagi dia itu susah. Hah? Ibu orang yang kelas ibu infaknya itu 100 juta, sementara uang ibu miliaran, ibu miliarder. Seratus ribu orang kaya, seratus ribu orang orang orang sederhana ke menengah ke bawah nilainya beda. Nah, yang Allah maksudkan penghuni surga di sini adalah yang mengeluarkan infak, bukan mengeluarkan sedekah. Awas, awas, ini ada beda. Awas, ada beda antara infak dengan sedekah itu beda. Apa bedanya? Apa bedanya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istilah sedekah itu general. Tetapi secara umum dipahami sedekah adalah pemberian yang diberikan untuk orang-orang terdekat kita. Orang-orang terdekat kita. Itu namanya sedekah. Seperti kita beri sama emak kita. Sedekah itu. Kita beri sama anak kita. Sedekah. Kita beri untuk ipar kita, sepupu kita, sedekah. Kita beri untuk cucu kita, sedekah. Kita berikan untuk istri kita adalah sedekah. Masih ingat gak? Makanan yang kau berikan kepada mulut istrimu adalah sedekah. Itu sedekah semua itu. Tapi kalau infa adalah harta yang khusus dikeluarkan untuk perjuangan agama Allah. Oh, saya ulangi. Infa adalah harta yang dikeluarkan khusus untuk perjuangan agama Allah. Kalau kita beri kepada orang tua kita Kita ingat bahwa dia sudah berjasa dalam hidupnya Dalam hidupnya Untuk membesarkan kita Kita berikan pada anak kita Kita ingat, ini adalah anak saya Mudah-mudahan nanti dia bisa, dia bisa membalas Jasa Kita berikan kepada ipar kita, sepupu kita Karena masih kerabat dan famili kita Istimewa enggak itu? Belum begitu istimewa, tapi dapat pahala Dapat pahala Pahalanya berapa, Bu? 10 kali lipat sedekah ya kan 10 kali lipat. Tapi kalau infak berapa? Berapa? Surah Al-Baqarah 700 kali lipat. Kenapa? Karena enggak ada hubungannya langsung dengan kita. Betul-betul murni dari iman infak ini untuk perjuangan dakwah, untuk perjuangan jihad fisabilillah, untuk perjuangan pesantren, untuk perjuangan ini, ini ini untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Infak di infak inilah orang banyak berat mengeluarkan. Kenapa? Merasa mengeluarkan sesuatu yang tidak akan berguna untuk dia. Kalau sedekah masih ada guna? Ini untuk anak saya, ini untuk istri saya, ini untuk ipar saya, sepupu saya, betul enggak? Atau setidaknya ini untuk masjid lingkungan saya. Masih ada nama saya nya. Masih ada nama saya nya. Hmm? Tapi kalau infak fisabilillah betul-betul lepas. Enggak ada hubungan dengan dia. Dan itu adalah untuk agama Allah. Untuk agama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Macam ke Suriah sekarang. Ke Palestina. Bapak keluarkan uang ke sana. Itu adalah infak fi sabi lillah. Hmm? Mereka bisa enggak membalas jasa kita? Enggak bisa. Tapi kalau anak masih tidak bisa diharapkan. Kalau orang tua. Kita ambil hatinya. Mudah-mudahan dia mendoakan kita. Masih ada yang kita harapkan. Istilahnya ya. Baik. Kalau infak. Lepas. Dan itu adalah untuk kepentingan dakwah. Untuk kepentingan jihad visabilillah. Untuk kepentingan menuntut ilmu. Untuk kepentingan pesantren. Untuk kepentingan ya ini yang namanya infak visabilillah. Nah yang seperti ini bapak ibu dan seperti ini. Saya jujur saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sekarang pesantren kita sudah punya tanah sendiri di tengah kota Payakumbuh Sumatera Barat. Tapi tahu tidak bapak ibu betapa sulitnya kami menembus tanah itu. Sulit sekali. Sulit Lama untuk dapat kami bisa menembusnya Kami sampaikan pada kaum muslimin Ayo kaum muslimin Kita mau beli tanah untuk pesantren Pak ada yang ngeluarkan seribu Emang beli apa tanah bisa seribu Mau beli tanah surga dia Uangnya seribu Ada yang sepuluh ribu udah keren Yang paling keren itu bu Dan itu jarang nampak nampak yang seperti itu Seratus ribu Padahal tanah harganya Tiga ratus lima puluh ribu Satu meter yang mau dibebaskan 5.200 meter. Tapi istilahnya tetap saja ada orang-orang yang calon penghuni surga ini berani dia 5 juta, 10 juta, berani. Berani dia. Padahal secara ekonomi dia terhitung kaya dan kaya-kaya -kaya ke bawah. Kayanya ke bawah enggak kayanya ke atas. Secara ekonomi ada orang yang seperti itu. Pas kita telusuri ekonominya macam mana, ternyata Pak, masyaallah dia bukanlah orang-orang kaya-kaya banget. Dia sanggup berimpa sampai ada yang 100 juta, Subhanallah. Dia datang lihat langsung survei ke tempat. Oh, dia langsung datang ke notaris. Ternyata memang proses sedang berjalan, maka dia tegas. Saya lanjutkan. Wah, ini ada ya orang kayak kayak gini. Ternyata ekonomi ini juga sedang mengalami ujian. Dia seperti itu. Ada satu lagi, sepasang suami istri sudah hampir tiga tahun, sudah oh, lewat 3 tahun dia mengalami kesulitan ekonomi yang dahsyat. Ternyata sedekahnya tidak berhenti. Infaknya tidak berhenti untuk urusan agama Allah. Padahal dia sudah sangat sulit ekonominya. Baik Bapak Ibu. Yungfiku nafis sarra. Wahai calon-calon penghuni surga. Amin. Wahai calon-calon penghuni surga. Berinfaklah untuk agama Allah. Berinfaklah untuk agama Allah. Dalam kondisi ekonomi kita sempit. Dalam kondisi ekonomi kita lah lapang. Lanjut. Siapakah calon penghuni surga berikutnya yang dipanggil? Awas, ini berat loh, Bu. Yang berikutnya ini berat. Wal kaudhiminal ghiz. Apa artinya, Pak? Dan orang-orang yang senantiasa Surga, tahan tuh emosi. Ingat, ini harganya Surga loh. Menahan emosi itu bukan ringan. Nabi pas lewat, orang sedang, adu jotos, ya. Lalu jatuh berguling-guling dan bergulat-gulat. Kalau sekarang apa namanya wrestling ya? ya sedang bergulat-gulat seperti itu. Kata Nabi, mau nggak kalian saya kasih kabar siapa kau orang yang lebih kuat? Ketika dia menang kan, loh, menang tuh mengangkat tangan yang lain bersorak-sorai. Kata Rasul, enggak ada apa-apanya itu. Kalian mau tahu enggak siapa yang paling kuat? Siapa yang paling kuat? Laisal qawiyyu minkum bukanlah orang yang kuat di antara kamu man ghalabal aduwah. Orang yang mampu mengalahkan musuh. Waktu bergulat. Man ghalabal aduwah fis Bukan itu orang yang kuat. Orang yang kuat adalah yang mengalahkan emosinya ketika dia sedang emosi. Emosi, ketika dia mulai huh, naik ke atas darahnya, naik ke atas, huh, naik ke atas, naik ke atas, dia tahan, dia tahan, dia buat calling down, dia buat calling down. Sesungguhnya pak, ketika kita sedang emosi, di dalam kitab Talbis Iblis, dalam kitab Perangkap Setan, yang ditulis oleh Sheikh Ibnul Jauzi, ketika seseorang sedang emosi, dia perturutkan emosinya, setan masuk ke dalam darahnya. Ketika setan masuk ke dalam darahnya, menggelegak darah itu naik terus ke atas. Nah, kalau dia perturutkan, matanya sudah tegang tu, dah bukan mata dia lagi udah mata setan. Lihat orang-orang sedang emosi matanya tegang enggak? Hah? Udah seperti apa tunggu lihat. Kepalanya gemetaran, matanya udah udah keluar akar-akar di, di matanya itu. Oh, ya kan, Pak? Benar kata iblis kepada Musa alaihissalam di kitab Talbis Iblis, ketika sedang-sedang emosi, lalu dia perturka emosinya, saya kuasai darahnya, saya kuasai jiwanya. Saya ada di matanya ketika itu, saya ada di darahnya. Makanya ketika sedang emosi seseorang sudah tidak lagi menguasai dirinya. Enggak ada orang yang emosi kata-katanya yang bagus. Betul, Pak? Enggak ada. Orang yang sedang emosi yang perturutkan emosinya, kata-kata yang keluar tuh bagus enggak ada. Yang keluar tuh pasti yang kotor, pasti yang jelek. Anjing lo, babi lo, macam-macam kata-kata tidak pantas keluar dari mulutnya, ya. Sikapnya pun tidak ada yang bagus. Gerakan dan uh, si, tingkah lakunya Tidak ada yang bagus, kasar semua Karena sudah dari setan, bukan dia Makanya kata Nabi, kalau kamu mau Sedang emosi Cepatlah A'udzubillah Minasyautonirrojim Cari air Wuduk cepat nah, Baca A'udzubillahiminasyautonirrojim Pelan-pelan Pak Jangan coba A'udhu binlahi minasyaitan A'udhu binasyaitan Enggak Enggak berhasil Tapi harus Tenang A'udhu binlahi minasyaitan Coba bu Ketika senang emosi Ibu baca itu Apa bu A'udhu binlahi minasyaitan Setelah itu Cari di mana ada air Wudu cepat Robah posisi kamu Kalau tadi serang marah Ya Dari berdiri Cari tempat duduk Duduk Jangan teruskan berdiri. Ini perintah Nabi loh. Cara mengendalikan emo, emosi yang pertama tanggus. Yang kedua, rubah posisi kita. Ya, rubah posisi kita teruskan tanggus. Dari berdiri duduk. Ya, kalau dari duduk berdiri cari tempat yang lain. Jangan jangan tetap di situ. Ya, cari tempat wudu Masih saja emosi buat sholat dua rakaat Sesunat mutlak. Lamakan sujud. Masih emosi baca Quran tenang dah tu, tenang. Tapi sekali pot, cuchu, cuchu, cuchu, cuchu, oh ah, diikuti dah tu. Kalau sudah seperti itu bapak ibu, bapak ibu akan kebawa oleh arus emosi dan penyesalanlah yang akan didapat. Seorang sahabat datang kepada Nabi, saya ingin masuk surga ya Rasulullah, ajarkan saya amalan yang dengannya saya pasti masuk surga. Nabi tahu ini orang pemarahnya luar biasa. Apa perintah Nabi? La terdop, kamu jangan lagi marah. Ya Rasul yang benar lah ya Rasul Amalan ya Rasul Ya itu dia amalan kamu Kamu jangan marah Ternyata benar ya Untuk bisa masuk surga adalah Mampu menahan ama Menahan amarah Untuk bisa masuk surga Tahan amarah itu amalan loh Bu Menahan amarah itu adalah amalan Jangan fikir itu bukan amalan Sampai-sampai sahabat bertanya Saya ingin masuk surga Jangan marah kata Nabi Nabi tahu dia pemarahnya minta ampun Tapi kalau marah agama kita ini diinjak wajib Marah ketika anak gadis kita dibawa laki-laki yang enggak jelas wajib. Enggak marah Ajib huh? Wajib marah. Kalau enggak dayus, istrinya dahulun nambah bercumbu dengan laki-laki lain -laki udah mesraan dengan laki lain, dia diam aja enggak marah dayus, enggak boleh memencumbau surga. Hmm. Ya. Yeah. Wal kaulzi minal Ayo calon-calon penghuni surga. Ayo calon-calon penghuni surga, tahan emosi. Emosinya tahan, tahan, tahan, tahan, tahan Tahan apa Ibu? Tahan apa? Emosinya Tolong ditahan Kalau mau Panggilan surga ini kita yang terpanggil Maka emosinya Jatuh gelas oleh anak kita Sangka baik dulu Pasti anak saya enggak menyengaja Ia kan? Mana ada anak yang dengan sengaja menumpahkan air di karpet Anaknya umur 2 tahun, 3 tahun kitanya yang kurang telaten, kitanya yang kurang, kenapa kak e, gelasnya tidak dijauhkan dari jangkauan anak-anak, hp kita masuk ke dalam air, naman juga anak-anak, ya, jadi sekarang sangka baiknya dulu dimunculkan, suami jauh-jauh udah pulang, ternyata titipan kita, pesanan kita nggak dibeliknya, sangka baik dulu, sangka baik dulu supaya bisa me meredam emosinya dan seterusnya. Walaupun nafin nas, ini yang ketiga. Ini juga berat. Mau maafin orang, berat ini. Apalagi orang itu dah nyata-nyata nyakitin kita, dah nyata-nyata mengkhianati kita, dah nyata-nyata dia melukai hati kita. Enggak gampang loh maafin orang. Enggak gampang. Sampai tujuh turunan aku tak maafkan kau. Waduh sampai tujuh turunan entah ketemu apa enggak tujuh turunan kedua aja entah ketemu atau enggak udah bersumpah dia enggak akan maafin Abu Bakar disakitin Bu oleh ponakan kandungnya sendiri gimana disakitin Abu Bakar Abu Bakar ponakannya yang dia kasih belanja tiap bulan ternyata ikut memfitnah kisah hadisul ifki istri Rasulullah Aisyah Putri kandung Abu Bakar Dituduh selingkuh dengan Sofwan bin Mu'tal Sakit hati bu. Ternyata yang ikut menyebarkan berita ini adalah keponakan kandungnya langsung Abu Bakar Ketika turun ayat yang menyatakan Aisyah tidak berzina Aisyah tidak berzina Seperti adanya taubat pada Allah Apa kata Abu Bakar? Ya dah, saya maafkan Tapi belanja untuk dia sudah tidak ada lagi Belanja bulanan yang selama ini dikasih Itu sudah maafkan Pak belum? Kalau masih ada nyisain sesuatu Menandakan belum maafkan itu Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nur Maafkanlah dengan sempurna Lanjutkanlah belanja yang sudah engkau biasa berikan kepadanya Itu baru maafin Ya udah saya maafin Tapi untuk Tenggur Sapa enggak ada cerita ya Itu bukan maafin namanya itu Saya udah maafkan Tapi untuk jadi teman kayaknya enggak deh Iya pakai tapinya Itu belum belum maafin yang maafin itu adalah fa'fu wasfahu wali, dipasangkannya Bu. Maafkanlah dan lapangkanlah yang tersimpan di dada itu buang. Tapi enggak bisa Ustaz melintas terus dia dalam <laughs> saya. Yang ngelintasin itu setan. Yang menyebabkan apa yang dibuatnya sama kita itu terlintas terus kebawa-bawa terus itu namanya setan, belum maafin namanya itu. Wal 'afina 'anin nas dan orang-orang yang mau memaafkan orang-orang lain. Maka inilah dia orang yang layak menjadi penghuni surga. Allah maafkan ketika kamu maafkan kesalahan saudaramu, Allah maafkan kesalahanmu. Atuhibbun ay'fu Allahu ankum di surah An-Nur itu? Apakah kamu suka Allah memaafkan kamu? Suka ya Allah kata Abu Bakar. Maka maafkanlah saudaramu. Aku maafkan kamu. Subhanallah. Ya. Maafkan saudara kita, Allah maafkan kita. Karena yang berhak masuk surga adalah yang sudah dimaafkan oleh kita pasti banyak dosa, Pak. Kita sampai ke akhir kita lihat dosa kita. Mau enggak dosa kita dimaafkan Allah? Mau enggak dosa kita dimaafkan Allah? Di dunia ini rajin-rajin maafkan orang lain. Allah akan maafkan semua dosa, dosa kita. Hah? Mau lihat surat an nur Jangan-jangan Ustaz Zul ngarang-ngarang gitu ya. <laughs> surat An-Nur itu surat ke-24. Ya sebentar surat ke-24 saya lihatkan. Ayat yang ke Awal-awal surat An-Nur ayat 22. Ayat 22. Walaya'tali ulul fadli minkum wasah ayutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal yafu Ini pasangan dalam Al-Qur'an yang enggak pernah terpisah. Maafkanlah dan lapangkanlah dada kamu. Lapangkanlah dan artinya jangan nyimpen juga lagi. Jangan sampai nyimpen, dibuang habis-habis. Masih menelintas Ustaz, itu memang syaitan yang datang kelintasan-lintasan itu adalah syaitan Teringat terus. Itu adalah syaitan yang meratangkan. Makanya setiap kali ingat. Baca. Aku dah taubat. Dan a'udzubillah minasyaitanirrojim. Aku sudah maafkan dia. Dan a'udzubillah minasyaitanirrojim. Ya. Baik. Alatuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak suka. Allah mengampunkan dosa kamu. Wallahu ghafur rahim. Maka mendengarkan ayat ini. Apakah tak bakar? Saya suka kalau saya diampunkan oleh Allah. Maka saya ampunkan. Saya maafkan. Ponakan saya. Ya. Eh? Baik Bapak Ibu, kita kembali kepada surah Al-Imran. Penutup, terakhir. Penutup. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang muhsinin. Ibu lihat di Youtube. Ada ceramah saya judulnya tiga tingkatan orang dalam beragama. Tiga tingkatan orang dalam beragama. Tingkatan paling bawah adalah Muslim. Tingkatan pertengahan adalah mukmin, Tingkatan paling tinggi adalah muhsin. ya. Tingkatan paling tinggi adalah muh, Muhsin Maka coba lihat nanti di sana. Ternyata salah satu karakter orang Muhsin ada di ayat ini Wallahu yuhibbul muhsinin Allah mencintai orang-orang yang muhsin nah, Siapa perangai orang Muhsin itu? Yang pertama suka berinfak Walaupun keadaannya sudah su, sulit dan sempit Tetap berinfak dia untuk agama Allah Subhanahu wa ta ta'ala Kemudian Orang-orang yang mampu dan terus menahan Emosinya dan yang ketiga anin nas Dan orang-orang yang suka memaafkan orang lain Inilah dia orang-orang yang muhsin Sifat sifat orang muhsin itu ada di sini Di ayat ini ada tiga Bapak ibu sekalian Kita singkatkan Ayat yang ke-135 ke ke Orang yang kalau buat dosa Dia cepat istighfar dia cepat istighfar. Orang kalau buat dosa, dia cepat istighfar. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Siapakah yang akan mengampunkan dosa-dosa kecuali hanyalah Allah? Wa lam yusirru Ini yang berhak masuk surga ya. Setelah dia istighfar minta ampun, dia enggak meneruskan mengelihat kalau kita laki-laki, Pak, di airport, lihat wanita cantik. Auratnya terbuka. Bodinya yahud. Lihat astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah azim, tuh mata diketukkan, diketukkan cepat. Ha? Alihkan wajahnya, wa lam ala maf'alu dan mereka tidak meneruskan apa yang mereka buat. Percuma. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sampai berbusa pun mulutnya, matanya terus ke situ. Percuma. Memang harus dihentikan ketika itu. Nah, dosa apa yang sudah kita buat? Kita selama ini makan riba, berhenti. Tutup rekening kita. Kalau tetap dibuka, enggak apa-apa sebagai untuk mempermudah jalur uh, keluar masuknya uang tapi jangan numpuk uangnya di situ tarik manfaatkan langsung untuk bisniskan untuk apa jangan sampai numpuk karena ketika numpuk berarti uang itu akan dipakai untuk ribawi oleh pihak bank konvensional pasti kalau kita tobat dari sini ya berhenti selama ini saya saya ada kawan selingkuhan saya ada lima ansur ansur lah tobatnya sekarang tinggal dua lagi nanti nanti satu selama ini saya berzina sehari seminggu itu mungkin lima kali sekarang dua kali lagi sudah beransur-ansur enggak ada cerita emangnya mau masuk surga beransur -ansur. pertama kepala dulu masuk surga habis itu tangan ada cerita kayak gitu enggak kan enggak kan masuk surga itu kan maunya total makanya ninggalkan dosa juga toh total ala usirwa alama fa'aluwahum ya'alamun dan mereka tidak meneruskan perbuatan itu kalau udah jelas salah Selama ini saya pelawan, selama ini saya pembantah, selama ini sesuka menghardik, sesuka meninggikan suara kepada suami. Dan ini ternyata dosa, ini salah. Maka stop. Kalau suami mau ngomong, kita mau marah. Diam, langsung ubah. Kena. Selama ini kebiasaannya kalau enggak ngelawan suami, kalau enggak membantah, kayaknya enggak asik. Udah kebiasaan. Setelah tahu ini ayatnya, maka stop. Hah, juga begitu. Terus penutup ulaika jazaohum magfiratun mir rabbihim wa tajri min tahtiha anhar khalidina fiha wa 'amilin inilah dia orang yang Allah ampuni besar-besarnya dosa inilah orang yang Allah janjikan untuknya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya sebaik-baik balasan untuk orang-orang yang beramal. Ternyata menahan amarah juga ah? amal. Ya, menahan amarah, memaafkan orang lain juga ah? amal. Itu amal loh. Kita nyangkakan amal ini selama ini hanya puasa, salat, haji, ya? baca Quran. Ternyata menahan amarah adalah amal. Menahan emosi adalah amal. Oke. Okay? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada lagi? Udah pak? Ini panggilan surga untuk saya pak, untuk bapak. Ini panggilan surga untuk ibu semua. Kalau ibu tertarik, ayo penuhi syarat-syaratnya. Ya? Silahkan sebutkan yang pertama tadi syaratnya. Sebutkan yang pertama syaratnya. Kuatkanlah hati kita untuk senantiasa berinfak untuk perjuangan agama Allah. Kuatkan hati kita berinfak. Untuk perjuangan agama Allah subhanahu wa ta'ala Bu Yang kedua Tahanlah emosi Saat kita sedang emosi Buanglah marah ketika kita sedang Marah Ini amalannya Besar pahalanya Yang ketiga Maafkanlah dengan sempurna Maafkan jangan, jangan tinggalkan sisa Terus yang keempat Istighfar Ketika kita tahu kita sudah berbuat salah Istighfar cepat Kemudian Jangan diteruskan lagi Stop Baik demikian saja dari saya Kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu Maka kami melanjutkan ke Kelapa Gading Ada judul kajian kita Inilah cinta Insya Allah pembahasan kita Yang akan membuat Orang tua-tua dan yang muda-muda akan terangsang tidak ada pertanyaan, cukup Mari kita istighfar dulu Kita tutup dengan surah al asli Doa kafaratul majlis Sebentar lagi diambilkan lagi Mari kita baca A'udhu billahi minan syautanir wajim Bismillahirrahmanirrahim Wal asri innal insana lafi khusr Innaaladin amanu amil salihat, watwasau bil hatta, watwasau bil sab. Allah merahmna bil Quran, wasadak Allah alamizim. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Sabda Rasulullah, siapa yang membaca doa kafaratul majlis ini? Semua dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu Allah gugurkan seluruhnya. Mari kita baca. Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh